Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi Anzalat sakina FIQulubilmuminin Liajdadu Imanamaa Imanihim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina Itulah doa yang kita selalu minta diberikan petunjuk oleh Allah Allah al-Hadi yang Maha memberi petunjuk Hidayah dari Allah pertama ketika kita lahir langsung diberi hidayah yaitu bagaimana ketika lahir tanpa ada yang mengajari kita bisa menangis kita tahu bagaimana meminta rezeki ke orang tua dan tanpa ada yang mengajari. Tidak ada orang tua yang ketika anaknya lahir, rame-rame mengajari nangis. Lambat laun Allah memberikan hidayah yang lebih tinggi, yaitu indera kita. Bisa melihat, mendengar, untuk mencapai sesuatu. Ini juga hidayah dari Allah. Lambat laun meningkat lagi, namanya hidayah akal. Kita sudah mulai bisa berpikir Mengatur perencanaan Bercita-cita Dan hidayah yang tertinggi adalah Ad-din agama Kita diberikan kenal kepada Allah Kenal kepada Al-Islam Itu hidayah yang paling mahal Hidayah datangnya bagaimana? Seperti landasan Kalau landasannya ini Dari tanah yang mendarat Bisa jadi capung kecil Landasannya lebih tebal Lebih besar Kalau kita makin sungguh-sungguh Mencari ilmu Meminta ke Allah Mengamalkan Maka hidayah dari Allah Datang lebih besar Bisa pesawat Yang sangat besar Kurang lebih seperti itulah Ya, Tapi yang membulak balik hati Hanyalah Allah Seperti ceramah ini Ini ceramah tidak bisa memberi hidayah Ini ceramah hanya menyampaikan ilmu Allah maha mendengar Allahlah yang membulak balik hati, Allahlah yang memasukkan ilmu. Maka seorang pencelama harus menyadari bahwa bukan dirinya lah yang bisa memasukkan ilmu ke orang, bukan dirinya lah yang bisa menyolehkan orang. Itu adalah milik Allah, bukalibalkulub yang membulak balik hati. Jelas, adik Makanya kalau sudah mendidik, melatih dan tetap belum berubah, kita tidak boleh patah semangat karena yang bagian merubah itu adalah Allah jadi apa dong tugasnya pencerama meluruskan niat cerama ini mau apa ingin dikagumi banyak ilmu ingin dihormati ingin disegani ingin dipuji ingin terkenal nah, kalau niatnya sudah salah ini pencerama walaupun ilmu yang disampaikannya benar dia belum tentu diterima oleh Allah yang kedua selain niatnya benar yang disampaikannya juga harus benar tidak boleh benar menurut versinya Tapi yakin ini kebenaran yang dipahaminya dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah kembali ke masalah hidayah tersebut Jadi seperti kita yang sedang mencari ilmu para pemirsa Kita berharap Allah yang memberikan petunjuk Dan kita harus siap bahwa petunjuk dari Allah Jalannya bisa beragam Mungkin dari yang ceramah seperti ini Mungkin lewat buku Mungkin lewat kawan atau lewat hewan atau lewat cuaca Semua ini bisa menjadi jalan ilmu petunjuk dari Allah untuk kita semua Makanya orang-orang yang mau mencari ilmu harus seperti bawa gelas kosong di mana ada yang ngisi sepanjang manfaat terima Ini duduk begini tiap orang tuh memiliki pengalaman masa lalu ilmu yang beragam kalau kita niat mencari ilmu bisa datang lewat teman Bahkan bisa datang lewat kucing sekalipun Coba lihat kucing pagi-pagi dia lewat di depan kita Tiba-tiba dia pernah lihat kucing stretching Itu kucing melakukan peregangan Itu lewat di depan kita Itu bukan kebetulan Itu Allah yang ngatur Kita lihat oh kucing Eek Berarti bangun tidur sudah senam Itu jadi pelajaran. Mungkin Allah sangat menghendaki kita menjadi orang yang lebih sehat. Stretching. Ikut-ikutan kucing. Tidak apa-apa. Nah saudara-saudara sekalian. Para pemirsa. Jadi mintalah hidayah kepada Allah. mustaqim Dan sesudah itu kita siap mendapatkan petunjuk Allah lewat cara apapun. Karena Allah lah yang paling tahu cara memberi petunjuk kepada kita Asal hati kita benar-benar siap Insya Allah setiap waktu kita bisa mendapatkan ilmu Insya Allah Salah satu yang harus kita waspadai adalah Ilmu Allah dalam bentuk kritik, saran, koreksi Nah ini kadang-kadang kita maunya dapat masukan tuh yang enak-enak aja Oh mungkin pada saat yang sama Allah ingin ngasih ilmu juga menggugurkan dosa namun kan orang yang mengkritik itu ada empat jenis satu, kritikannya benar caranya bagus ini paling enak ya. yang kedua, kritikannya benar, caranya jelek, gak apa-apa yang penting kritikannya benar tapi kita biasanya suka tersinggung, yang ketiga kritikannya salah caranya bagus eh, maaf ya eh, tolong dikembalikan dompet saya ah, memang sopan tapi nganggap maling ya ada lagi teknik nggak apa-apa kita diduga kalau kita enggak salah ya tenang saja maaf saya tidak ngambil yang keempat kritikannya salah caranya jelek ini juga enggak usah sakit hati karena kita enggak pernah rugi dengan perbuatan orang yang jelek yang rugi itu kalau perbuatan dan hati kita yang jelek jadi bagaimana nih kalau Allah mendatangkan koreksi ya kita gak usah ribet kalau kita ingin diperbaiki oleh Allah dan selalu doai di nasirat al-mustaqim mungkin lewat adik kak, kak, kakak kak ini rajin mesantren terus mana buktinya katanya di pesantren rajin kok di rumah jadi telat ibadahnya Terus kita ngomong, heh dek jangan sembarang ngomong loh Adek kan dengan kakak duluan kena sama mama kakak duluan Gak ngepek hadirin, itu mah ketentuan Allah Ini adek digerakkan oleh Allah untuk ngingetin Jadi bukan si adek yang mau ngomong tapi Allah yang ngegerakin adek untuk mereksi kita Kenapa kita marah sama adek? harusnya berterima kasih benar Ya Allah saya minta petunjuk kepadamu sekarang kau datangkan lewat Ade, langsung jajanin dia ya berani begitu Oh banyak atau tiba-tiba lagi diam kucing datang eh mencingin sarung kucing enggak punya salah enggak boleh marah sama kucing lalu kenapa dong oh, iya justru itu tanya kenapa dari santri seratus cuma kita yang dikencingin dua lagi kucing yang kencingnya satu di kaki kanan satu di kaki kiri ini takdir Allah bukan? ada maunya dari Allah tidak? periksa siapa tahu sarungnya sarung teman gak pernah dikembaliin atau udah lama gak dicuci Allah pasti tahu siapa tahu itu sarung itu ada najisnya iya Hati kita mendustakan kirim kucing dua pasti dicuci ya kan? Jadi pada marah ke kucing ya Allah engkau memberikan petunjuk lewat apa saja? Lagi diam tiba-tiba ada nyamuk hmm lewat. aduh kenapa nih nyamuk? Hmm. Oh Allah mau ngasih tahu nih tentang ilmu rezeki lihat cecak ah hmm oh gini rezeki itu ya. Cecak gak bisa terbang Nyamuk terbang Kalau udah waktunya ngedeketin huh, Masuk Ada laron digigit oleh yang besar Yang kecil kan gak kebagian Eh patah sayapnya jatuh ke yang kecil Dimakan ke Oh begini cara Allah ngasih makan Jadi lihat laron Lihat cecak tuh ilmu semuanya Jelas Ini penting Bagi orang yang ingin dapat hidayah Allah Harus peka terhadap siapapun apapun karena segalanya bisa jadi ilmu bagi kita. Termasuk ada teman. Ini teman baik, sopan, tidak banyak ngomong. Kalau eh, dia punya makanan serajin ngasih ke kita. Kalau eh, dia dalam kesul ke kemudahan, dia senang nyenengin kita. Kalau dia punya kesulitan, enggak pernah rewel. Ini takdir Allah ilmu nih. Atau punya adik di rumah Kalau demam gak banyak ngomong Ambil sendiri kompresan kompres sendiri berbaring narik selimut Hah ini adik Gak banyak mengeluh Gak cukup dipuji Ini ilmu Pas nonton TV telah ditangkap Koruptor Seorang yang berpangkat demikian Bergelar demikian Akhirnya ternyata korupsi Ini ilmu juga buat kita Ternyata jadi pintar ini tidak cukup untuk jadi jujur, ya. Oh, ternyata kalau Allah mau ngebuka aib, ngebuka kejelekan, enggak ada yang bisa menghalangi. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar adalah pertunjukan dari Allah. Kalau hati kita peka, tiap saat kita bisa dapat ilmu. Tapi kalau hati kita sudah sombong, merasa pinter, merasa hebat, suka ngejelekin orang kita nggak dapet ilmu apa-apa. Kita minta tapi kita sendiri yang menolaknya. Nauzubillah mindzali. Pemirsa, kita harus minta terus kepada Allah supaya kita ditunjuki. Termasuk ke toko buku, nih ya. Toko buku buku sangat banyak. Allah tahu penulisnya tahu tidak Allah tahu niat yang nulis Allah tahu keilmuan penulis Allah tahu buku yang paling pas yang harus kita pelajari dah doa wahai pemberi ilmu wahai pemberi petunjuk berikan saya buku yang paling bisa saya pahami untuk membuat saya mengenalmu itu Allah mendengar walaupun pakai bahasa Indonesia jadi kalau belajar sama ada pengajian ini, pengajian itu Tetap minta tolong ke Allah Karena Allah tahu siapapun yang ceramah, Benar? Allah tahu ilmunya Allah tahu niatnya Allah tahu apakah diamalkan atau tidak Bukan kita niat merendahkan Tapi minta tolong ke Allah Termasuk sedang duduk begini Jangan diem aja deh Kalau lihat penceramah doakan Karena penceramah ini kasihan Dia akan mikul nih ada sih dari tadi diam, pemirsa juga diam. Saya bunyi terus dari tadi. Kalau benar jadi pahala, kalau salah jadi dosa. Maka jangan diam, doakan ya Allah. Itu yang ceramah, tolong ya Rabb. Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu ilmunya, Engkau tahu amalnya, Engkau tahu akhlaknya. Tuntun ya Allah agar yang ceramah ini lurus niatnya, jangan sampai tergelincir dan menggelincirkan. Didengar tidak doa itu oleh Allah nah. Yang hadir doa seperti itu Pemirsa doa seperti itu Allah pasti mendengarkan Allah pasti mendengarkan Dan boleh jadi yang tadinya penceramahnya niatnya salah Diluruskan oleh Allah Berkah doa jamaah Yang tadinya mau ngomongnya terpleset Dilindungi oleh Allah Tidak jadi menggelincirkan Berkah karena kita tahu Yang memberikan petunjuk adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini deh pemirsa kalau nanti di rumah kita sudah maaf ya orang tua nasehatin anak atau suami istri saling menasehati atau adik-adik ini menasehati. Belum mau nurut ya. Jangan mengatakan eh oh, dasar hatinya bebal, dasar hatinya sudah membatu, Nggak boleh. Kita tidak punya hak memfonis hati seperti itu karena kita tidak tahu kalau kita sudah menasehati dan orang lain belum mau nurut kepada perkataan kita yang terbaik adalah begini mengapa saya belum diizinkan oleh Allah jadi jalan hidayah apa dosa saya apa kesalahan saya nah ini jadi kalau kita nasehatin orang dan orang belum mau nurut belum mau kita jangan nyalahin orangnya tapi evaluasi diri kita Jangan-jangan niat saya enggak benar Sok pintar, sok hebat Jangan-jangan saya nyuruh orang berbuat baik Padahal saya aja enggak melakukan yang saya suruh Jangan-jangan saya nyuruh orang baik Supaya kelihatan oleh orang-orang Bahwa saya orang baik Allah tahu segala rahasia Oleh karena itulah Bukan kita yang memberi hidayah Tapi Allah yang memberi hidayah mudah-mudahan kita dijadikan jalan. Jelas? Makanya jangan pernah menyerah kalau kita belum mempan tobat, perbaiki diri. Misalkan sebagai guru ini muridku belum bagus akhlaknya, tobat gurunya. Mudah-mudahan dengan tobatnya sang guru Allah mengizinkan guru jadi jalan berubah. Kalau orang lain ada yang berubah syariatnya sesudah dengar nasihat kita, jangan merasa berjasa. Karena bukan kita. <laughs> Sesudah dia dengar ceramah saya, sekarang dia jadi soleh. Tidak, tidak ada kaitannya. Kita ceramah adalah amal soleh. Ya, orang lain jadi soleh karena Allah yang merubah. Tidak boleh sok merasa berjasa. Setuju? Inilah berkah. Yakin Allah yang memberi hidayah kita memberi hidayah sambil kita perbaiki kita nasihati sambil memperbaiki kalau belum berhasil kita tobat. kalau sudah berhasil jangan merasa berjasa Insyaallah pahalanya akan utuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mas'ali ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in Allahumma inna nas'alukal huda wa tukau wa'afafaa wa'al gina Rabbana la tuzikulubana Bak daid hadaitana wahabla namilladun kar rahma inna antal wahab duha yang memberi hidayah tunjukkan kepada kami ya Allah jalan jalan yang membuat kami semakin mengenalmu jalan yang membuat kami semakin mencintaimu jalan yang membuat kami semakin merindukanmu ya Allah tutup setiap jalan selain jalan yang menuju padamu. Padamkan setiap cahaya selain cahaya menujuMu. Kunci setiap pintu ya Allah selain pintu menuju Padamu. Karuniakan kepada kami bimbinganMu ya Allah agar setiap langkah ini menuju Padamu. Agar setiap niat di balik amal apapun hanya karenaMu. Ya Allah terimalah kami ya Rob. Bimbinglah kami agar. Umur yang tersisa ini seluruhnya Hanya untukmu Hanya di jalanmu Hanya karenamu Jadikan kami jalan hidayah Bagi sebanyaknya hambamu Dan lindungi kami dari niat Dan penyakit hati Ujub takabur. Ya Allah pilihlah kami menjadi jalan hidayah Bagi sebanyak-banyaknya hambamu Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Terima kasih Pada pemirsa cahaya hati Semoga pertemuan demi pertemuan Kita ini benar-benar Dituntun oleh Allah Dan semoga kita dilindungi dari Niat, ilmu, amal yang Tidak disukai Allah Amin ya Rabbal Alamin Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh